ビスメンオペニアン、キャミハディアンドン、キャミマンジアカノンドグムバギオピニブ e バギコメンター、ディサプタ g テマヤンキャミハディアンニーライントファンインキ n ミブカ n ムティギャティ k a スミランスタトナムポロ。ミトラビスミス Kompas menulis Pemkap p a m e k a s a n Madura secara resmi menutup sementara sampai waktu yang tidak ditentukan semua tempat karaoke. Termasuk hotel dan restoran yang menyediakan fasilitas karaoke dengan alasan ditemukannya beberapa tempat karaoke yang tidak berizin. Apakah tindakan seperti ini bijaksana? Bagaimana dengan nasib pengusaha juga pekerja yang terkena imbasnya?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 Apakah tindakan seperti ini bijaksana? Bagaimana dengan nasib pengusaha juga pekerja yang terkena imbasnya? s i l a k a n Anda berikan komentarnya 633-9160. Kami tunggu dari sekarang. Tadi Biosk, selamat siang. Silakan. Selamat Jawabnya harus dimintakan izin dulu satu-satu dan tempatnya harus mendaftar semua p e m a apa namanya semua artis a r t i di bulan dan karaoke atau c a l o n c a l o yang mempunyai karaoke beserta karyawannya. Jadi j a n g a n ditutup karena merupakan sumber penghasilan. Dan dijaga sekuritas karena tempat itu biasanya untuk tempat berkelahi di Madura bahaya memang sekali. Jadi dia tidak salah juga s e m e n t a r a n y a yang kurang bisa. di sana g Terima u t kasih. Terima kasih kembali. Yang lainnya 633-9160 masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Yang ingin berbagi opini dan komentar seputar Pemkak Makasat Mapuka. Kami ulangi p a m e k a San Madura yang secara resmi menutup sementara sampai waktu yang tidak ditentukan semua tempat karaoke. Termasuk hotel dan restoran yang menyediakan fasilitas karaoke. Dengan alasan, ditemukannya beberapa tempat karaoke yang tidak berizin. Nah, apakah tindakan seperti ini bijaksana menurut Anda? Dan bagaimana dengan n a s i b pengusaha juga pekerja yang terkena imbasnya? Silakan Anda berikan kembali opini dan komentar di 633-9160. Oke,、hey, Sayang sekali waktunya terbatas hingga di sini Dan kita cukupkan dulu untuk bisnis man opinion Terima kasih yang sudah berbagi opini Berbagi komentar di l a i n t e l e p h o n kami 6339160 Kita lanjutkan kembali bisnis today Anda masih bersama saya m a r i Agustin Bisnis Man Opinion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 Pak Justus Ya selamat siang s i l a k a n Pak Ya Itu sama aja dengan Semua orang yang mempunyai pisau Di rumah atau di bawah Harus ditangkap Ya analoginya seperti itu Jadi harusnya Yang bersalah Itu yang ditertikannya Tidak sesuai peraturan Yang belum izin ya Disuruh membuat izin Jadi n gak seperti itu Kasian orang yang、e, Sudah mengurus izin Yang membuat dengan baik-baik Ternyata harus seperti itu Dan memang パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ Dengan alasan ditemukannya beberapa tempat karaoke yang tidak berizin. Apakah tindakan seperti ini bijaksana? Bagaimana dengan nasib pengusaha juga pekerja yang terkena i m b a s n y a m e s i i tetap kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. ビジネスマンのお金はいすね、ビジネスマンのお金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 a p a komentar Anda Silahkan 633-91-60 633-91-60 Baik, Mitra Bisnis, Kompas Menulis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 Apa komentar Anda? Silahkan hubungi 633-9160, 633-9160, Businessman Opinion. Selamat malam Ibu Eni.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 私はコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコ a チーコーチーコーチーコ s チーコーチーコー o ーコーチー i ー a ーコーいーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチーコーチ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 Terima k Selamat malam, malam. Silahkan Bapak Ya menurut saya、uh, benar ya Seperti kata Ibu tadi Ya kalau yang tidak ada izin ya memang perlu tutup Tapi kalau yang s u d a h ada izin ya kenapa ditutup、hmm. uh, Maksudnya begini Ini kan ibarat kayak apa, ada tikus di gudang Terus gudangnya dibakar gitu kan、hmm. Nah ya kalau memang ada tempat-tempat yang パ a ティーバーサムロミヤ、イバラニャ、モマティニャ、モクパケボモロトプ、 いい感じでしょ Ya, ya, ya bukti bahwa pemkap pemekasan itu nggak bisa bekerja gitu. Kalau memang seperti itu, ya harusnya yang tidak berizin itulah yang dicari. Jangan semuanya ikut imbasnya gitu. Ya, oke、okay, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak e n d r a Pak John, selamat malam Pak. Kalau mengukur, ya、oh. waktunya nih. Kalau mereka mau diketikkan sedikit、tidak. Pak John. パーテ u ーさんは サ e ラスクレマンガム、イヤマンジャリバリホタ、イヤ i ンジャリフパデ a セガサラフ a ケジャー、パ a ソンフィケン、チュパパデ a イトウヤ、ザフィケルピカ a マ、i ランタピピカサマス a ディイトウ、サラ a ィケジャー、パナソン、バリカン、メイトラフィケ a ャー、パハル o <tuh> ini bukan masalah bicara, nggak sih kebocoran. Kalau memang berita ini bahwa itu karaoke atau macam a c a m i t tidak punya izin, sudah selayak dan s e a t a s itu segera ditutup. Kalau perlu pemiliknya dibawa ke penjara, dibawa ke sidang, itu harus. Cuma n yang jadi masalah kan di Indonesia ini di Jakarta ini kan bisa lihat. Kita tahu lah itu semua barbar di Kota itu kan nyetor semua akan perwilayah kemanapun juga sudah udah ketahuan kemana k a n ke polisi juga gitu kan mutu mutunya. Nah sekarang juga di Pamekasan itu dia bikin hiburan itu kan. juga kan udah kelihatan tuh uh, uh, seminggu dua minggu kan udah kelihatan tuh kenapa pada waktu itu langsung gak di Bredel yang lucu kan di Indonesia ini kan gini、hmm. udah berjalan dua tiga bulan bahkan setahun baru di Bredel gak ada izin kan itu lucu gitu kan nah sekarang ya pemerintah p e r u s a h a a malu begitu loh kalau memang gak ada izin dari awal aja harusnya ditutup dong jangan n u n g g u udah satu dua tiga bulan bahkan setahun itu aja, koreksi diri aja lah pemerintah g itu aja, makasih oke,、okay, Pak Adi ya、yeah. Saya、nah, juga setuju dengan bapak yang barusan ya, jadi kalau memang t i d a k ada izin ya, ya, solusinya diberikan bukan ditutup tapi bagaimana diarahkan agar dia urut rutin. Kemudian memang、uh, harus ada apa ya pengawasan yang lebih seperti ini, tapi bukan tutup ya, apa namanya, solusinya saya kira ya karena ia memanfaatkan korupsi juga umumnya mereka-mereka yang b e r d u i t k a y a k keluarga-keluarga bupati dan pejabat-pejabat daerah yang... Yang kebanyakan juga nggak ada kerjaan, akhirnya k a r u oke a n gitu, jadi munafik lah, kira-kira gitu. Terus、uh, apa namanya,、uh, saya mau b i l a n g a p a e t e g a ya. <tuh> ya, intinya begitulah ya, jadi jadi jangan-jangan, jangan, jangan, jangan ya, kenapa itu jadi masalah? k a r a oke jadi masalah di daerah-daerah yang dia, n g g a p ya religius ya, karena kita suka mengurusin hal-hal yang begitu, jadi coba kita jangan mengurusin, jadi nggak ada masalah gitu. Kalau、mm -hmm. kita memang tidak berminat, karaoke ya gak usah urusin karaoke gitu gak jadi nggak usah, usah urusin orang yang mesum dan segala macam n g urusin remot amat gitu jadi、uh, ya biar urusan itu usah-usah usah mereka yang melakukan gitu aja、okay. baik gitu lah dimana-mana kita begitu aja jadi damai gitu、Makan. terima kasih Mbak Adi Pak Jerry, selamat pagi pagi Mbak Nena, ya s i l a k a n Mbak malam p a Dli, malam Mbak n a harus dong <laughs> <laughs> <laughs>、uh, apa namanya Saya kalau kasih komentar di PASFM ini selalu saya sering ngomong pemimpin di Indonesia ini pemimpinnya gaya abang-abang gitu、hmm. Maksudnya ya seperti yang tadi sih saya ada suisi juga dengan p e m b i c a r a yang lalu tuh Pikirannya cupet dan lain-lain tuh ada Karena targetnya disini mungkin l e b i h sempit kali Mungkin kalau kita bicara jujur manusia nih kifat dasarnya hampir sama di seluruh dunia Cuma n mungkin Kasar gak kasar cara mainnya aja kali mbak Jadi、uh, Kalau disini pemimpinnya Untuk ngegaruk Harta negara ya Untuk bermain-main yang soal sekarang yang soal bar u misalnya. b e n a r tadi tuh Ujung-ujungnya kalau ditelusurin ya nyetornya ke polisi lagi n a n polisi mungkin dia biarinin dulu nih Ada gitu Ada, ada, ada yang sesuatu terarang l dibiarin i n dulu Tapi sudah banyak baru dia mainin lagi Jadi kembali lagi、uh, Faktor パパロサマンバギ i アポロディー、サラフェとアダ、ミノマロリー、アラバハラおや、シラハンバスイファンアミノティトサビ、サディナー。アミノスクリプトパカロ パスでファンのマガシパユディ、サマシアンヤンボヤセラガンバ。 Jangan mentang-mentang karena satu-dua orang aja itu semuanya disikap Jadi, pemerintahnya Itu pemerintahnya tuh masih banyak belajar gitu a s i h Baik, terima kasih Pak Yudi Pak Kiki, selamat siang Pak Silahkan Pak Kiki Ya, saya setuju dengan Bapak k e h a r i Itu pemerintahnya itu gak p e c u s masa Gara-gara yang lain gak ada izin kok Yang lain, kesecian itunya apa Pegawai-pegawainya itu kan Orang-orang gak salah semua gitu ya, terima kasih ya Baik パシャキパシャキパシャキパシ